Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdiillah falamudillah lah Wa man yudlil falamudillah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu <tuhu> la lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa, wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin <coughs> uh, definisi tauhid karena judul bab ini adalah Kitab tauhid Berarti kita perlu memahami kata kunci yaitu atawhid. At Apakah definisi atawhid itu? Ifrad Subhanahu bima yactas bihi min al wal-Uluhiyyah wal-Asmah wal-Sifat. Pendek kalimatnya ifradullahi subhanahu mengesahkan Allah subhanahu bima yakhtas subihi minar rububi bima yakhtas subihi dalam perkara yang menjadi kekhususannya minar-rububiyyah wal-uluhiyyah wal-asma' wa sifat <tuh> yaitu dalam rububiyyah, uluhiyyah serta nama dan sifatnya Yaitu dalam ruhiah, uluhiyah serta nama dan sifatnya. Mengesahkan Allah Subhanahu Wataala dalam perkara yang menjadi kekhususannya, yaitu ruhbiyah, uluhiyah dan nama serta sifatnya. Karena definisi tawhid uluhiyah itu seperti itu, eh, definisi tawhid itu seperti itu, maka hakikatnya dari definisi itu bisa dikeluarkan tentang jenis atau macam-macam tawhid, yaitu ada tiga: mengesahkan Allah dalam rububiyahnya yang dikenal dengan tawhidur rububiyah. Mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya yang dikenal dengan tawahidul uluhiyah Dan mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya yang dikenal dengan tawahidul asma wa sifat Sebelum kita lanjutkan tentang penjelasan masing-masing tawahid tadi secara global Perlu saya sampaikan bahwa kata at tawahid itu kata yang ada dalilnya Bukan kata yang diperkenalkan oleh penulis Bukan kata karya ulama tertentu, ajaran bukan ajaran baru, karena ada dalam dalil, contohnya riwayat Imam Muslim hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Man wahhadillah, wa kafara bima yubadu min dunihi harum amaluhu wa damu wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla. Saya ulangi Harumamaluhu wadamuhu wahisabuhu ala Allah azza wa jalla Barang siapa yang mentauhidkan Allah ya, Jelas sekali lafadznya ada Dikenal itu Wah ada kan Masjarnya isi masjarnya Atau kata eh, biasanya di terjemahkan isi masdar itu kata benda Yaitu Tauhidun Wahada, Barang siapa yang mentahitkan Allah Berarti ada dalilnya Bahkan kata At-tawhid itu sendiri Itu ada dalilnya Seperti dalam sebuah hadis panjang yang sahih Dilihatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya Jadi saya berusaha setiap ada dalil Itu yang sahih saja Karena hmm, Saya sudah menyusun tulisan bisa diakses di muslim.net tentang pentingnya membawakan hadis yang sahih tidak boleh hadis yang taif dengan judul apa hukumnya meriwayatkan satu hadis yang tidak tahu derajatnya kurang lebih seperti itu hukum meriwayatkan hadis yang tidak diketahui derajatnya kurang lebihnya seperti itu lebih mudah mungkin masuk di muslim.or.id terus kemudian tarik ke bawah ada daftar kontributor para penulis klik nama saya di situ kumpulan tulisan kalau saya eh, kalau <coughs> saya lupa apa namanya uh, judul persisnya meras <coughs> saya usahakan setiap saya membawakan dalil adalah yang sahih sehindari yang taif bahkan kalau ada dalam matan yang dhaif saya lewati karena mencukupkan dengan yang eh, sahih <tuh> baik di dalam hadis yang diriwatkan oleh Imam Muslim Ibnu Budawin dan yang lainnya ya di sini sahih tentang haji al-wada' ya, kurang lebihnya demikian lafaznya fa Fa'ahallah Rasulullah Saya ulangi Fa'ahallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bit Tauhidi Ada kata At-Tauhid Jadi ini Lafaz syar'i ini Bukan Tauhid-tauhid ajaran apa lagi itu Wah itu ajaran apa Wahabi Atau itu ajaran Apa namanya e, Karya dia sendiri Itu ajaran baru Yang tidak dikenal sebelumnya Dalam hadis ada ini Adapun membagi Tauhid menjadi tiga Sehingga definisinya Seperti yang saya sampaikan tadi Dan pembagiannya Dari definisi bisa dikeluarkan Tiga macam tauhid tadi Itu dari hasil Istiqra' wa tatabbo' Yaitu penelitian Ulama terhadap dalil-dalil Baik Al-Quran wa sunnah Disimpulkan Bahwa Tauhid itu tiga macam. Kalau kemudian diminta mana dalilnya yang mengatakan tauhid ketauhilah bahwa tauhid ada tiga macam, mana dalilnya yang menyatakan bahwa <tauhid> Rasulullah SAW bersabda ketauhilah wahai manusia tauhid ada tiga macam tauhidul luluhiyah, tauhidul rububiyyah. Mana dalilnya seperti itu? hal seperti itu nggak ada. Tetapi kalau masing-masing macam-macam Tauhid itu dalilnya ini, ini, ini ada Cuma dengan lafad Seperti tadi, tauhid terbagi menjadi Tiga macam itu gak ada yang seperti itu Jadi bukan bid'ah, Tetap ada dalilnya Cuma tidak Redaksi kalimatnya itu tidak Persis seperti itu cuman bisa disimpulkan intinya Seperti itu Kalau harus persis, sulit sekali Nanti membahas tentang pembatal Uh, membahas tentang apa namanya pembatal wudu, membahas tentang hmm, sholat yang sah dengan sholat yang tidak sah, membahas tentang rukun sholat ada berapa, nanti kebingungan kalau harus sama persisnya. Hmm. Jadi ini hakikatnya sama dengan yang menyatakan pembatal wudu ada sekian, rukun sholat ada sekian, wajib sholat ada. Kewajiban-kewajiban dalam solat ada sekian, sunnah-sunnah dalam solat ada sekian, begitu loh. Itu kan diambil dari dalilnya. Lil Cuman kan tak ada kalimat rukun solat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rukun solat ada sekian, wajib solat ada sekian, dan seterusnya begitu. Jadi bukan bid'ah, ah, bukan ajaran baru membagi tauhid menjadi tiga ini. Baik. Tauhidur rububiyah definisinya adalah Ifrodullah bi af'alihi. Mengesakan Allah di dalam perbuatannya. Mengesakan Allah di dalam perbuatannya, ifrodullah bi af'alihi. <tuh> Maksudnya bagaimana? Meyakini hanya Allah lah yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususannya. Seperti menciptakan makhluk, mengatur makhluk, memberi rezeki makhluk Bukan beri memberi uang. uang, Allah beri kemampuan kita, bisa beri uang adik kita dan seterusnya Tetapi ini memberi rezeki, mentakdirkan fulan jatah rezekinya hari ini sekian Fulan selama hidup rezekinya sekian Fulan selama hidup tidak pernah gajinya naik dari satu juta Sepanjang hayatnya Fulan dulunya miskin Nanti umur 50 kaya Ini namanya memberi rezeki Hanya Allah yang mampu seperti itu nah, Mengesahkan Allah di dalam perbuatan memberi rezeki itu wajib Itulah Tawahidul Rukubiyah Bagian dari Tawahidul Rukubiyah Memberi manfaat Menimpakan mudarat dan yang lainnya serta melaksanakan tuntutan keyakinan ini. Jadi bukan hanya meyakini saja. Ingat namanya tauhid itu bukan hanya keyakinan saja tetapi juga pelaksanaan tuntutan keyakinan, ucapan, perbuatan yang zahir. Oleh karena itu, ketika ulama mendefinisikan syirik, maka syirik itu definisinya kalimat-kalimatnya hampir mirip dengan Sebagian mirip dengan definisi apa Definisi Tauhid Karena syirik itu Adalah Musawatu gherillahi billah Fima huwa min khosoh isillah Musawatu gherillahi billah Fima huwa Min khosoh isillah Menyamakan selain Allah dengan Allah Dalam perkara-perkara Yang menjadi Kekhususan Allah Kekhususan Allah apa saja Ya tiga tadi Yang terkait dengan masalah Tawahid tadi Ar-Rububiyyah al, al uluhiyah al asma was sifat saya sudah nulis di artikel tentang definisi syirik serta tujuh perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil Coba perhatikan dengan definisi tauhid tadi. Ifradullah subhanahu bima bi ma yahtasub mina bihi min ar-rubbiyyah wal uluhiyyah wal asma wa sifat. Jadi sebagian kalimatnya hampir mirip dengan itu. Karena memang syirik itu lawan dari tauhid. Lawan dari tauhid. Musawahu ghairillah billah fi ma huwa min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Sehingga ketika Tauhid dibagi menjadi tiga oleh ulama Syirik pun Ditinjau dengan tinjauan yang sama itu Terbagi menjadi tiga Syirik dalam masalah ar-ruwiya Syirik dalam masalah al-uluhiya Syirik dalam masalah al-asma al-sifat cuman jangan kaget jika ada Penjelasan ulama Yang menyatakan syirik Dibagi menjadi empat, syirik dibagi menjadi dua Katanya ustaz syirik bagi menjadi tiga kalau pembagian itu Pembagian ulama itu Lihat tinjauannya Syirik bagi menjadi tiga Ditinjau dari perkara yang menjadi Kekhususan Allah Ditinjau dari sisi uh, Perkara yang menjadi Kekhususan Allah yang dilanggar Adapun syirik bagi menjadi dua Ditinjau dari sisi besar dan kecilnya Kalau besar mengeluarkan dari, dari Islam, kalau kecil tidak Sampai Syirik jin jadi ini sekian sekian lihat tinjauannya gitu. Lihat tinjauannya, tidak bertentangan selama sesuai dengan dalil dan sesuai dengan pemahaman dan pengamalan as-salafus saleh. Nah. Syirik dalam masalah tauhid rububiyah, al-uluhiyah dan al-asma sifat itu masih terbagi-bagi lagi, ada yang syirik zahir, ada yang batin. Nah, syirik dalam masalah rupiah terbagi lagi yang dohir dan yang batin yaitu iktikot, keyakinan, ucapan dan perbuatan, syirik dalam masalah aluluyah, ada yang ter terbagi lagi menjadi keyakinan, apa syirik dalam masalah keyakinan, perbuatan dan ucapan dan seterusnya nah itu tidak saya rinci khawatir kepanjangan nanti insyaallah bertahap demi bertahap perinciannya ada di kitab utawahid ini ya Kemudian yang kedua Tawahidul Uluhiyah <tuh>, Tawahidul Uluhiyah Ifradullah Billah Ibadah Mengisahkan Allah Di dalam peribadatan Mengisahkan Allah Di dalam peribadatan Adapun dalil dari Tawahidul Uluhiyah Banyak diantaranya Surat Al-Fatihah ayat 2 Surat Al-A'raf ayat 54 Surat Al-Dhariyat ayat 58 Kemudian juga <tuh> Kalau mengisahkan Allah di dalam ibadah Yaitu uluhiyah Ini dalilnya juga banyak Di antaranya adalah iya kana abdua, iya kana stain, dan yang lainnya. Apa maksudnya mengesahkan Allah di dalam peribadatan? Maksud dari mengesahkan Allah di dalam peribadatan adalah meyakini hanya Allahlah yang berhak untuk diibadai. Tidak boleh mempersembahkan peribadatan apapun bentuknya. Ini ingat ini, namanya tawhidululuhia itu. Tidak boleh mempersembahkan Ibadah apapun bentuknya Ibadah hati maupun ibadah ucapan eh, Maupun ibadah ucapan Maupun ibadah perbuatan Atau ibadah zahir Semuanya tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Itu uluhiyah. Meyakini hanya Allah yang berhak Mendapatkan persembahan ibadah Zahir maupun batin ibadah batin dia ya, takut, cinta, harap dan yang nah, masalah <coughs> yang lainnya. <coughs> dan yang lainnya maksudnya. Berarti namanya menyembah Allah bisa dengan ibadah zahir dan bisa dengan ibadah batin. Mari kita cek syirik dalam masalah aluhuliyah. Menyekutukan Allah dalam peribadatan Berarti Ada unsur menyembah selain Allah Walaupun bersamaan dengan itu Juga menyembah Allah Ini gak urusan ini Kalau sampai ada kategori Atau unsur menyembah selain Allah Sudah gak usah dilihat Bentuk-bentuk ibadah yang dipersembahkan kepada Allah Karena Allah Ta'ala telah berfirman La in ashroqta layahwatan na'amaluk ini berfirman kitabnya seruannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain asyaratah sungguh jika engkau maksudnya Rasulullah Muhammad ibn Abdillah Sallallahu Alaihi Wasallam menyekutukan berbuat syirik, menyekutukan Allah intinya begitu layabatan naamaluk sungguh. Pakai dua penguat loh Sungguh benar-benar akan gugur seluruh amalanmu Tuh sholatnya, hajinya, puasanya, zakatnya gugur semuanya Kayak enggak melakukan Satu kali saja ada perbuatan atau ucapan Yang dohir maupun yang batin Dipersembahkan kepada selain Allah Asal sudah sampai tingkatan ibadah Kalau takut ya takut yang sampai ibadah sampai pelakunya dikatakan menyembah kalau cinta cinta yang sampai ibadah kalau harap harap sampai ibadah dipersembahkan satu saja dari itu kepada selain Allah hukur sholatnya zakatnya puasanya hajinya jangankan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam In lain ashroq taala amaluk ayat Al Qur'an makanya di sini dalam artikel saya uh, apa uh, tujuh tujuh perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Tujuh perbedaan syirik besar dan syirik kecil saya sebutkan. Di antara perbedaannya kalau syirik besar <tuh> adalah menggugurkan seluruh amalan. Satu saja pernah dilakukan dan belum ditobati. Dan tidak ditobati gugur selam, apa uh, seluruh amalan. Tapi rahmat Allah itu luas, walaupun syirik besar dan walaupun syirik besar yang dilakukan itu adalah banyak akhir hidupnya asal masih belum nyawa sampai tenggorokan belum sakaratul maut dia bertobat at taib kaman ladambalahu. Orang yang bertobat dalam hadis yang sahih seperti yang tidak memiliki dosa, seperti enggak melakukan sama sekali. Ya. Kalau saya katakan hadis sahih dalam bahasa saya maksudnya hadis yang bukan dhaif. Masyaallah. Rahmat Allah luas. Cuman syirik besar ini enggak bisa enggak bisa dilebur kecuali dengan taubat. Maka harus taubat, terpenuhi enam syarat taubat tadi. Berarti itu. Baik. Nah dengan demikian namanya ibadah dan zahid dan batin, namanya mengisahkan Allah dalam al-uluhiyah itu adalah hanya mempersembahkan ibadah kepada Allah saja, tidak boleh, tidak boleh kepada selain Allah. Dan yang dinamakan syirik dalam masalah al-uluhiyah adalah mempersembahkan ibadah kepada, ibadah kepada selain Allah walaupun satu saja, walaupun bersama dengan itu juga beribadah kepada Allah. Karena seperti itu kesimpulannya namanya keluar dari agama Islam. Batal agama Islamnya, agama Islam seorang itu bisa dengan penyembahan batin dan juga bisa dengan penyembahan zahir. Artinya apa? Orang zahirnya bisa, masya Allah, ibadah ini rajin, ibadah itu rajin. Tapi karena dia rusak keyakinannya, Akidahnya dia bisa menyekutukan Allah dan ibadah yang banyak tadi enggak bermanfaat gugur seluruhnya maka mahalnya ilmu yang sedang anda pelajari bukan kalau gagal enggak keterima UGM saja kalau gagal enggak taubat mati kekal selamanya di neraka di antara tujuh perbedaan seri besar dan seri kecil adalah kalau pelaku seri besar enggak taubat mati atau taubat tapi sudah tidak terpenuhi syarat taubat. Kemudian dia mati, kekal selamanya neraka. Masya Allah, ini ngeri. Makanya penting kita mempelajari. Mana yang termasuk ibadah berarti wajib. Kepada apa? Dipersembahkan kepada Allah saja. Kalau itu ibadah. Ada pun tawahidul asma wa sifat adalah. Mengisahkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya Nanti lebih detail Karena ada definisi yang lebih detail Nanti bersama Kita bersama-sama insyaallah belajar Al-Aqidah, al Al-Aqidah Tapi saya pilihkan definisi global Yaitu mengisahkan Allah di dalam nama dan sifat-sifatnya Artinya apa? Kalau tadi Menyelakannya eh, Tawahidul Uya sudah saya jelaskan maksudnya Kalau ini maksudnya Tawahidul Asma wa Sifat bahwa meyakini hanya Allah lah yang memiliki Nama-nama Husna Dan sifat-sifat yang Ulya Nama-nama Husna Itu yang paling indah Ulya Yang paling sempurna Paling mulia Nanti ada patokannya Kalau kita sudah belajar InsyaAllah Hanya Allah yang memiliki nama-nama itu Selain Allah tidak boleh diberi nama dengan nama-nama itu Kita harus punya keyakinan seperti itu Dan mengamalkan tuntutan keyakinan itu tentunya Hanya Allah yang memiliki Sifat misalnya Mengetahui yang gaib Karena alamul huyub itu hanya Allah Yang maha mengetahui yang gaib itu hanya Allah Kalau ada orang meyakini Paranormal itu, dukun itu Tahu perkara yang gaib mengklaim dirinya tahu perkara yang gaib mensifati dukun tadi dengan tahu perkara yang gaib tahu sa, uh, sebelum apa terjadi entah dengan mengetahui mengklaim mengetahui presiden nanti Pilpres nanti adalah si fulan dan si fulan entah mengetahui kalau disifati Salah satu sifat Allah yang khusus bagi Allah ini disifati kepada makhluk bahwasanya sebagaimana Allah makhluk ada makhluk yang ada makhluk ada makhluk pun yang memiliki sifat sebagaimana sifat Allah yaitu mengetahui yang gaib maka ini namanya syirik dalam masalah nama dan sifat Allah. Karena definisi syirik tadi Menyamakan selain Allah dengan Allah Dalam perkara yang menjadi khusus Allah Mengetahui yang gaib itu sifat yang khusus Bagi Allah Kalau makhluk disifati dengan itu namanya Menyamakan selain Allah dengan Allah Jadi Masya Allah Detail sekali ulama bikin definisi Ulama tidak mengatakan Musawatullahi Bikirillah Tetapi dibalik Musawatu ghairillahi billah menyamakan selain Allah dengan Allah. Ini ada rahasianya Jadi ulamae bikin definisi, enggak asal apa? Bikin definisi, Yaitu kedudukan selain Allah itu kan di bawah Allah, Dan tidak memiliki sifat ketuhanan. Ini ditinggikan sampai derajat mengkultuskannya. Menuhankannya Menyamakan selain Allah Yang tadinya di bawah Allah kedudukannya, Ditinggikan Sama dengan Allah Itu syirik itu seperti itu Maka kekatnya melecehkan Allah Maka kita ada kewajiban benci terhadap kesyirikan Dan pelakunya seperti itu Karena pelakunya kekatnya melecehkan Tuhan kita Kan penghinaan kita aja kalau disamakan yang derajatnya di bawah kita dengan kita juga tersinggung kok. Coba disamakan. Betapa kantengnya wajahmu seperti wajah kera. Ah gitu. Eh, seperti itu, tersinggung. Lu jauh di bawah kita kok disamakan dengan kita. Nah, disamakan dengan kita. Yang di bawah ditinggikan. Betapa indah bulu tanganmu seperti bulu tangan kerah misalnya ini apa tersinggung kita <tuh> yang bawah kemudian dikeataskan walaupun kalimatnya didahulukan kalimat tangan kita apalagi kalau persis didahulukan kata tangan kerah seperti tangan <tuh> tersinggung nah ini makhluk yang diciptakan oleh Allah ditinggikan disamakan dengan Allah dalam perkara disikutan Allah wajib kita membencinya. Nah, ini tuntutan apa? La ilaha illallah, kita membenci syirik dan pelakunya. <tuh> Baik. Setelah kita secara global memahami apa itu tauhid dan apa itu syirik sambil pelan-pelan nanti lebih faham lagi pada bab-babnya lebih lanjut dan nanti bersama Ustaz Ikrimah Fathulullah taala nanti akan lebih lanjut lagi lebih lanjut lagi lebih lanjut lagi seperti itu Setahap demi setahap tahap belajarnya insyaallah taala baik kita mulai masuk dalam dalil bab yang satu <tuh> وقال الليل على وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون dan tidaklah aku ciptakan jin dan firman Allah taala dan didalah aku jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu saja. Dalam ayat ini sebetulnya ya kalau menjelaskan sebuah dalil itu banyak faedah sisi-sisi yang bisa dijelaskan tetapi kita fokus kepada satu alasan pendalilan dan korelasinya dengan judul bab karena namanya judul bab itu adalah kesimpulan pemahaman penulis Terhadap dalil yang dibawakan di bawahnya Seperti dalam Sohil Bukhari Makanya ini disamakan dengan Sohil Bukhari Kalau Anda ingin tahu fikihnya Imam Bukhari Itu ada pada judul Bab-bab di Sohil Bukhari Karena beliau meringkas kesimpulan hukum Dari dalil dalil yang dibawakan dari seti dalam setiap bab pada judul Nah ini ditiru oleh Atau sama dengan apa kita buta hit ini. Hmm. Maka kalau kita berbicara dalil, maka empat hal yang perlu kita perhatikan perkawis pindah. Yang pertama, dalil itu sahih atau tidak. Yang kedua, jadi setiap anda dapatkan dalil at Baik dari ayat maupun al-hadith Empat hal ini pikirkan Ini ibadah yang besar ini Pikirkan empat hal ini dalam setiap dalil Anda akan dapatkan keimanan Anda Bertambah, meningkat Kecintaan Anda kepada Allah bertambah, meningkat InsyaAllah Lain kalau ketap, ketip satu jam Pikirkan seter, beteng Karambol Ketap, ketip jam-jaman ini ketap ketip mikirkan apa? Wajud dalalah, alasan pendalilan, konklusinya, dan seterusnya di kesimpulan hukumnya. Setiap ketemu dalil, pikirkan empat hal ini. Yang pertama, ad-dalil. Sahih tidak dalilnya. Kalau Al-Quran kan mudah melihatnya. Karena musaf-musaf Al-Quran yang ada di hadapan kita banyak yang uh, dijaga oleh Allah dari kesalahan. Jadi mudah ngeceknya. Yang kedua, kalau itu al hadis maka perhatikan sahih tidaknya. Yang kedua apa? Selah dalil yaitu asyahid petikan dalil. Petikan dalil itu apa? Kadang dalil itu panjang, ayat panjang. Dan pada ayat yang panjang itu terdapat beberapa kesimpulan. Oh misalnya tentang haramnya ini Pada petikan awal Petikan tengah halalnya ini Petikan akhir tentang Bolehnya ini misalnya Karena memang Dalilnya panjang Nah syahid itu adalah Petikan dalil yang langsung menunjukkan Kesimpulan hukum yang sedang dibahas Yang langsung menunjukkan kesimpulan yang sedang Dibicarakan Itu petikan dalil syahid Sehingga nanti kalau saya katakan syahidnya ini Anda gak bingung lagi karena Terminologi sudah saya berikan Sudah saya sampaikan Yang ketiga Yaitu Al-Madlun Kesimpulan hukum atau kesimpulan Fa'ilah Kesimpulan hukum Atau kesimpulan Dari dalil Yang keempat Terakhir Yaitu wajud dalalah Wajud dalalah Alasan pendalilan Alasan pendalilan Misalnya Mengapa Syekh Di dalam Setiap eh, Akhir dari Bab Menyebutkan masail-masail-masail-masail tadi Masalah-masalah-masalah Faidah-faidah-faidah Setiap babnya akhir-akhir ada seperti itu Oh karena di dalam Karena di atasnya tadi Di dalam bab ini Terdapat dalil ini Ini kan menunjukkan faidah ini Masalah nomor sekian Dalilnya ini Nah menghubungkan seperti itu Namanya alasan pendalilan alasan pendalilan. Mengapa dari dalil bisa disimpulkan kesimpulan hukum haramnya ini? alasannya demikian. Itulah yang tersulit mencari wajudalalah itu. Alasan ilmiah karena tidak hanya dengan logika, tetapi dengan kaidah-kaidah syari', kaidah-kaidah ilmiah, baik itu terkait dengan usul fikih mustalah hadis, lugah ataupun kemud qaidul fiqhiyah dan yang lainnya. Untuk bisa mengeluarkan wajdhalalah. Ya nah, fokus kita mengaji bab 1 sampai 23 dari bab kitab tauhid ini mengapa penulis membawakan ayat ini untuk bab itu. Hadis itu untuk bab ini. Apa alasan pendalilannya Mana syahidnya? Begitu, fokus itu saja. Adapun faedah-faedah yang lain, masalah-masalah yang lain tidak saya sampaikan. Karena ini yang termasuk terpokok membekali analisa ilmiah kalian terhadap sebuah dalil untuk suatu kesimpulan hukum. Kalau Anda sudah terbiasa seperti itu nanti ngaji Al-Qur'an, itu seperti baca tafsir. Karena sudah terbiasa ini Syahidnya menunjukkan ini alasan begini sambil baca seperti sedang baca tafsir baca hadis juga begitu sampai kalimat ini dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada faedah ini alasan pendalilannya begini karena sudah terbiasa diajak untuk memikirkan alasan pendalilan dan kesimpulan hukumnya jadi itu praktekkan pada semua disiplin ilmu syari baik tauhid fikih Waris, ilmu waris Dan yang lainnya Setiap ulama menjelaskan Rukun, sholat Ada sekian Dalilnya ini, apa ya alasan pendalilannya Mengapa kok tidak Dikategorikan Wajib sholat Kok rukun sholat, padahal kan sama-sama wajibnya Rukun dengan wajib Sama-sama kalau ditinggalkan dengan sengaja Tidak boleh ya, Tapi kok Dibedakan Dalilnya ini, yang ini dalilnya ini Apa alasan pendalilannya Kalau sudah terbiasa enak nanti Baca ayat Al-Quran, baca hadis Dan mikirkan yang seperti ini dapat pahala Enggak gratisan, anda capek-capek mikirkan seperti ini Karena ini mikirkan kalam Allah Memikirkan wahyu Allah Hadith Rasulullah SAW, Meningkatkan keimanan kita Untuk kita amalkan baik <tuh> Dalil yang pertama sekarang kesimpulannya dulu ya yang ada pada judul bab judul bab kita putohid tadi kalau dirubah dengan kalimat yang lain apa tadi bab hukum tauhid wamanzilatuhu bab hukum tauhid dan kedudukannya bab hukum tauhid dan kedudukannya bahwasanya di dalam dalil-dalil eh, yang beliau sampaikan ini kalau bukan tentang hukum tauhid ya tentang kedudukan tauhid. Dalil yang pertama, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Ini menunjukkan hikmah atau tujuan diciptakannya jindan manusia. Tujuan hidup kita itu apa? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Untuk beribadah kepada Allah. Saja tidak menyekutukannya, alias apa? Tauhidul Uluhiyah. Mengesakan Allah di dalam perbuatan uh, di dalam ibadah. Yang tentunya ini mengandung apa? Tauhidul Uluhiyah itu mengandung Yaitu uh, ar-Rububiyyah, Tauhid al-Rububiyyah dan Tauhid al-Uluhiyyah, Tauhid al-Tauhid al sifat. Saya sudah jelaskan hubungan tiga macam Tauhid ini pada artikel saya <tuh> tentang uh, hubungan tiga macam Tauhid. Kalau nggak salah judulnya seperti itu. Jadi untuk apa kita diciptakan? untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya untuk mengesakan Allah dalam beribadatan. Yang ikatnya juga untuk mengesakan Allah dalam rubbiyahnya dan untuk mengesakan Allah dalam nama dan dalam nama dan sifatnya. Berarti ini menjelaskan tentang apa? Kedudukan tinggi tauhid sampai-sampai tauhid menjadi tujuan hidup kita. Tujuan diciptakannya kita. Satu, sudah dapat. Heh. Bahawa Tauhid Tauhid ululuyah merupakan tujuan hidup kita Tujuan kita diciptakan Dari mana alasan penduliannya? Cukup difahami dari keterangan Karena mau saya jadikan istilahnya nanti kelamaan Istilah ilmiahnya cukup dari keterangannya saya sudah cukup dari uh, apa, uh, kalimat Zohir dari kalimat ayat ini sudah bisa difahami Dan yang artinya apa? Yang artinya dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk Nah kata li untuk ini menunjukkan hikmah ataupun tujuan Tidaklah aku ciptakan Dan tidaklah aku ciptakan dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada ku saja Mengapa kok ada kata sajanya Kata saja itu menunjukkan pengesaan Allah Mengesahkan Allah Di dalam uluhiyahnya Mengapa demikian Karena sebagaimana pernyataan Pakar tafsir di kalangan sahabat Rasulullah Anhu, ingat saya ibnu Abbas, setiap ada perintah, Oh budullah, esakan Allah itu maksudnya, eh, setiap ada perintah sembahlah Allah, maksudnya adalah esakan Allah di dalam peribadatan kepadanya. Fakar tafsir di kalangan sahabat ibnu Abbas, ingat saya menyatakan seperti itu. Kaidah. Setiap ada perintah Dalam Al-Quran Yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah Begitu maksudnya Kurang lebihnya seperti itu kalimatnya. Maka maksudnya pastilah Sembahlah Allah saja Dan jangan sembah selainnya Esakan Allah dalam beribadatan Itu maksudnya Tawahidululuhiyah Itu maksudnya Karena enggak mungkin Allah Merintahkan beribadah kepadanya Dengan menyekutukannya Enggak mungkin dengan syirik gak mungkin Berarti liyabudun Haruslah ditafsirkan hmm, Li wahidun Untuk mengesahkan Aku yaitu Allah Di dalam peribadatan Seperti itu Dengan demikian Tawahidul ibadah merupakan Tujuan hidup kita Tujuan diciptakan eh, Diri kita ini kan tinggi kedudukannya, menunjukkan kedudukannya hmm, dengan alasan berlian seperti itu. Sekarang fadhilah menarik di sini. Kalau tujuan hidup kita ibadah, ibadah itu apa toh? Syaikhul Islam Ibn Taymiyah menjelaskan ismun jamion li ma yuhbu wa yaradhah min alaqwalul amal Allahir walbadina. Mendefinisikan ibadah itu satu istilah yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Baik ucapan maupun perbuatan Baik yang zahir maupun yang batin Jadi inti ibadah itu adalah Sesuatu yang dicintai dan diridui oleh Allah <tuh> Baik ucapan maupun perbuatan Yang zahir maupun yang batin Kalau kita sambungkan dengan ayat tadi bahwa tujuan hidup kita adalah apa? Beribadah berarti tujuan hidup kita itu Mencari kecintaan Allah Keridaan Allah Dalam setiap ucapan kita Pada setiap ucapan kita Dan pada setiap perbuatan kita Artinya kita diciptakan Di dunia ini untuk apa? Untuk berucap dengan ucapan yang dicintai oleh Allah Baik ucapan Zahir maupun batin Dan untuk berbuat dengan perbuatan Yang dicintai oleh Allah Baik perbuatan zahir maupun batin itu tujuan hidup kita. Jangan lupa, jangan salah tujuan. Ngeri akibatnya. Inilah ikhlas. Tujuan mau berucap ini cinta oleh Allah apa enggak? As, ini tidak cinta oleh Allah saya tinggalkan. Ini ucapan yang cinta oleh Allah saya ucapkan. Itu namanya sedang beribadah. Sedang meraih tujuan hidup berdasarkan ayat ini tadi. Dan penjelasan ibadah oleh Syekhul Ini namanya orang yang enggak lupa tujuan hidupnya Dan Masya Allah Ayat ini ayat yang mendasar sekali Merombak hidup Seseorang Mengapa demikian Kalau ayat ini tertanam semenjak awal Makanya ayat ini kan disebutkan ayat yang pertama kali Sebelum sekian ayat Dan sekian hadith Dalam 67 bab ini Ayat yang pertama ini Karena ini pendasaran sekali Dalam hidup seorang muslim kalau sudah seorang muslim tahu tujuan hidupnya adalah mencari sesuatu yang dicintai dan diridui Allah pada ucapan dan perbuatannya maka dia senantiasa berfikir insyaallah ta'ala berusaha maksudnya senantiasa berfikir bahwa tidaklah saya berucap kecuali jangan saya, janganlah saya sampai berucap kecuali dengan ucapan yang dicintai oleh Allah dan diridui olehnya janganlah saya sampai berbuat dengan perbuatan yang tidak diridui dan tidak dicintai oleh Allah Ucapan apa saja ya dan perbuatan apa saja ya yang lahir dan yang batin yang dicintai oleh Allah jawabannya ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka ketika seorang berpikir setiap ucapan saya ha, apa bagaimana caranya dicintai dan diridhi Allah itu namanya ikhlas kemudian ucapan apa saja ya yang dicintai oleh Allah itu oh itu ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya mutabah oleh itu orang kalau mengamalkan ayat ini Ikhlas dan mutaba'ah ini jadi prinsip hidupnya Senantiasa mencari ridha Allah Pengen seperti itu dan Senantiasa belajar sunnahnya bagaimana Tuntunan Rasulullah SAW dalam berucap yang diritai oleh Allah Dalam berbuat yang dicintai oleh Allah itu bagaimana Karena tidak ada ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah Kecuali ada dalam sunnah ada dalam ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sunnah itu bukan maksudnya Yang tidak wajib Karena istilah sunnah itu macam-macam maknanya Terkadang digunakan untuk Sunnah yang bukan wajib Sholat sunnah, sholat wajib Sunnah artinya bukan wajib Tapi sunnah bisa bermakna Ajaran, seluruh ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Baik Al-Quran maupun Al-Hadith Sunnah ini yang saya maksud Begitu Orang kalau baru ngaji susu diajari ini, insya Allah pikirannya aku nggak mau berucap kecuali dicintai oleh Allah. Aku nggak mau berbuat kecuali dicintai oleh Allah. Aku butuh ngaji, butuh belajar, tauhid agar keyakinan saya dicintai oleh Allah. Aku butuh ngaji, saya butuh belajar apa fikih ibadah Karena saya ingin ibadah saya dicintai oleh Allah Artinya aku perlu tahu sunnah Rasulullah S.A.W Terkait dengan ucapan dan perbuatan apa saja yang dicintai oleh Allah Maka Tak seberapa lama insya Allah dia akan otomatis tanya sendiri Saat Ucapan saya ini syirik enggak Saat, sa, sa, sa, Ucapan saya apa? takbir takbiratul ihram saya ini dicintai oleh Allah atau tidak Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau tidak Otomatis Gak usah di apa Bahkan bisa jadi gak usah Dilarang-larang dengan Diperinci Kamu ini syirik, kamu ini bid'ah Kamu ini gak usah seperti itu Dia otomatis akan insyaallah akan tanya sendiri Karena patokannya adalah Sesuatu yang dicintai oleh Allah Sebagai tujuan hidupnya Yang hendak diarahi Sementara sesuatu yang dicintai oleh Allah Ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam ada dalam ajaran agama Islam maka dia berusaha untuk mencari tahu tentang ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah. Nanti akan ketemu, insya Allah, kalau dia seperti itu model hidupnya akan ketemu. Oh ini syirik dipencile Allah, tidak dicintai oleh Allah. Oh ini cara takbiratul eehram yang bidah, yang tidak dicintai oleh Allah yang dicintai oleh Allah sunahnya begini. Oh ini budaya yang hmm haram, yang tidak dicintai oleh Allah, bahkan dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah pelakunya. Oh yang dicintai oleh Allah yang begini. Cara makan juga begitu, ini cara makan yang dicintai oleh Allah. Oh ini cara makan yang dibenci oleh Allah. Karena semuanya dikembalikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku saja. Maka yang dia cari suatu yang cinta ialah Allah Ta Wahid Sunnah. Dia akan jauhi syirik bid'ah maksiat Dia akan Raih Ta Wahid Sunnah ketaatan amal saleh yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar ayat ini tepat sekali penulis menempatkan eh? ayat di awal sekali pembahasan tohid karena ini apa namanya pendorong kuat setiap muslim ahlu tohid ahlu tohid untuk mengesahkan Allah karena mengesahkan Allah itu didasari atas dasar <coughs> ayat ini baik Ayat yang kedua, walakat ba'ath nafi kulli ummatir rasulan anyaq budullah wajah tani buttaqut dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk menyuruhkan sembahlah Allah saja dan jauhilah taqut yaitu sembahan selain Allah. Korelasinya dengan judul bab atau wajudan lahnya, pada ayat ini disebutkan tujuan diutusnya setiap rasul bahwa tauhid yaitu la ilaha illallah yaitu aubudullah wa ja'anibut adalah tujuan diciptakannya eh tujuan diutusnya setiap rasul Masya Allah, tauhid kedudukannya tinggi sekali satu jadi tujuan hidup pada ayat pertama tadi ayat kedua jadi tujuan pengutusan para rasul alaihi wasallatu wasalam Tinggi enggak ini kedudukannya? Sangat tinggi sekali. Tertinggi dalam syariat Islam. Dengan demikian, otomatis diturukannya Al-Quran dan kitab-kitab Allah yang lain kepada para Rasul alimu salatu wassalam untuk disampaikan kepada umatnya, itu otomatis tujuannya juga agar manusia mengisahkan Allah karena tujuan karena pengutusan setiap rasul kan Allah anugerahkan anugerah besar berupa wahyu Allah kepada para Rasul muslimat wasallam. Dengan demikian tujuan Al-Qur'an diturunkan adalah supaya kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, maqdara rabbuka alla ta'budu illa iyyah Wabil walidaini eksana dalam ayat ini disebutkan dua perintah Allah. Wakadarabbuka dan Tuhanmu memerintahkan Allah tak butuh ilah agar supaya janganlah kalian menyembah kecuali kepadanya saja. Wabil walidaini eksana dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ada dua perintah di sini cara pengambilan wajdalahnya, alasan pendalilannya untuk sampai pada kesimpulan judul bab yaitu tentang kedudukan tauhid ada yaitu caranya adalah memahami bahwa dalam ayat ini terdapat dua perintah dan didahulukan perintah untuk mengesakan Allah, mentaithkan Allah. Sedangkan Perintah yang lainnya disebutkan setelahnya Dan bahkan pada ayat-ayat yang setelahnya Yaitu pada ayat dalam surat al-Isra Ayat setelah 23 Beberapa ayat yang sudahnya Di antara ayat yang sudahnya itu Terdapat perintah-perintah Allah yang lainnya Selain perintah bertawahid Tetapi di sini yang menjadi perhatian kita Yang terbesar adalah Perintah pertama kali itu Yang disebutkan pertama kali Itu apa? Yang disebutkan pertama kali adalah Allah Ta'ala Iya. Perintah untuk mengisahkan Allah saja dalam peribadatan. Ulama menjelaskan bahwa tidaklah sesuatu perintah itu diperintahkan pertama kali sebelum perintah-perintah yang lain, kecuali itu menunjukkan status perintah yang terbesar. Kedudukan Tauhid berikutnya kita ambil kesimpulannya Yaitu Tauhid merupakan perintah Allah terbesar Dengan didaulukan perintah Tauhid sebelum perintah yang lainnya Pada ayat ini dan pada beberapa ayat Di antara beberapa ayat yang sudahnya Jadi sudah tiga ya Tauhid merupakan tujuan hidup Tauhid merupakan tujuan pengutusan para Rasul Al-Masulullah al SAW Tauhid yang ketiga Tauhid merupakan Perintah Allah yang terbesar Kok sampai seperti ini apa kedudukannya kemudian orang banyak yang kurang memperhatikan. Ini kan satu hal yang sangat ironis sekali. Padahal dasar Islam inti dakwah para rasul alimu salatu wassalam, inti ajaran agama Islam. Ayat yang berikutnya. Wa'budullah a'budullaha wa la dan seterusnya disebutkan seterusnya wabil walidayni ihsana sampai akhir dari ayat ini surat an-nisa ayat 36 ayat ini ulama sebut sebagai ayatul hukuk al-asyrah ayat 10 hak karena di dalamnya dalam ayat ini kalau dibaca lengkap ada 10 ada perintah untuk menunaikan 10 hak Ini saya sedang menjelaskan wajudallah ya Mengapa kok ayat ini dibawakan oleh penulis pada Judul bab tentang kedudukan tauhid Karena memang di dalamnya terdapat kedudukan tauhid yang tinggi Cara memahaminya Fahami dulu bahwasanya pada ayat ini Terdapat 10 perintah untuk memenuhi 10 hak Caranya lanjutkan Pembacaannya Jadi kalau dalam matan itu kalau disebutkan Petikan ayat Kemudian disebutkan al-ayah Itu maksudnya Ikro'il al-ayah kamila. Baca ayat sampai hak selesai gitu. Kalau di matan ditulis al-ayah itu maksudnya baca ayat sampai selesai. Sampai selesai ayat ini mengandung perintah untuk memenuhi 10 hak. Dan perintah yang pertama kali disebutkan memenuhi hak Allah, yaitu apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi dan sembahlah Allah saja Dan janganlah kalian Persekutukan Allah dengan sesuatu Apapun juga Itu. Dengan demikian kesimpulannya apa? Terdapat kedudukan tinggi tawahid apa itu? Tawahid merupakan Hak Allah terbesar Karena disebutkan pertama kali Sebelum hak-hak yang lainnya Tauhid adalah hak Allah terbesar. Coba sudah tujuan hidup, tauhid adalah tujuan hidup, tujuan pengutusan para rasul alaihi wasallam, perintah Allah yang terbesar, hak Allah yang terbesar, apalagi Islam itu definisinya adalah al Ulama mendefinisikan aal Islam adalah fittohid pasrah kepada Allah dengan mengesahkan Allah, walinqiatulah fittoah dan taat kepadanya dengan melakukan ketaatan dan tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan, walbarokah masyrki wa alih dan benci terhadap kesyirikan dan pelakunya. Jadi intinya dari definisi Islam itu ya tauhid itu. Inti Islam itu tauhid itu. Sudah seperti itu tauhid menjadi inti Islam, tauhid menjadi perintah terbesar, hak terbesar, hak Allah terbesar, perintah Allah terbesar. Sudah yang terbesar-terbesar terus terbesar, seperti itu. Kok kemudian manusia atau orang yang beragama Islam minatnya mempelajari tauhid termasuk terkecil dibandingkan dengan minat-minat belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Apalagi kalau dibandingkan dengan Minat belajar-belajari ilmu dunia Itu dibuktikan dengan Waktu yang disisihkan Untuk belajar Tauhid adalah Tersedikit Kemudian tenaga Yang digunakan untuk mempelajari Tauhid adalah tenaga yang Sisa-sisa Waktunya sisa-sisa Umur Terus kemudian Apa Tenaganya sisa-sisa, kemudian perhatiannya juga paling minim. Kalau sandinya seperti itu kan, tentu hal yang sangat ironis sekali, sangat disayangkan sekali. Mestinya sesuatu yang terbesar perhatian kita juga terbesar, karena perintah Allah itu banyak, perintah untuk sholat, perintah untuk zakat, perintah untuk... tidak ada yang lebih besar dari perintah Allah kecuali tauhid. Oleh karena itu. Syekh Muhammad Thamiimi rahimallahu taala dalam kitab Salathatul Usul mengatakan wa a'zamu ma'amara Allah bi tauhid dan perintah Allah terbesar adalah tauhid wa adhamma anha Allah an ush dan larangan Allah yang terbesar adalah syirik Loh, sesuatu yang terbesar kok waktu tenaga pikiran kesempatan perhatian yang dicurahkan kok terkecil misalnya atau mini ini kan tanda tanya besar Pentung tiga kali Ada apa Sementara sesuatu Yang tingkat Hukumnya mungkin gak sampai sunah pun gak sampai Perkara yang mubah Disisihkan waktu yang besar-besar Coba lah kita pandai-pandai Menghisap diri kita masing-masing Berapa waktu yang kita gunakan Untuk cari HP model tertentu laptop model tertentu atau berapa waktu kita gunakan untuk belajar ilmu dunia tertentu mungkin gak cukup tek, praktik TK diawali praktika TK, SD 6 tahun, SMP 3 tahun SMA 3 tahun S1 4 tahun kalau lulus kalau pakai revisi-revisi 5-6 tahun terus kemudian S2 Mungkin tiga tahun S3 mungkin empat tahun Tapi belajar salah satu lusul Apakah sanggup lisan kita mengatakan Kepada Allah nantinya di akhirat Gak sempat saya ya Allah Tapi belajar ilmu dunia Sampai S3 ya Allah Untuk salah satu lusul yang tipis Untuk kita butuh yang tipis Gak sempat saya ya Allah Masya Allah Ini butuh introspeksi diri kita masing-masing kalau untuk ilmu dunia enggak hanya sekolahan saja masih ditambah kursus, try out, workshop, workshop terus seminar, pelatihan dan yang lainnya maka jadi cukup waktu yang sekian banyaknya bertahun-tahun untuk masalah dunia cukup tapi untuk masalah sesuatu menjadi dasar agama Islam Yang kalau salah keyakinan bisa sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam Kalau gak bertobat mati Kekal selamanya di neraka Itu sisa-sisa Waktu saja Sisa-sisa tenaga saja Sisa-sisa kesempatan saja Kalau sudah uh, ini gak ada kegiatan Ini itu gak ada Daripada nganggur baru datang ke majelis tawahid Sisa-sisa uh, ini disayangkan kalau seperti itu ini konsekuensi terbesar konsekuensi dikatakan Tauhid perintah terbesar atau tuntutan dikatakan Tauhid adalah hak Allah terbesar Tauhid adalah tujuan hidup kita Tauhid adalah inti dakwah rasul Tauhid adalah inti ajaran agama islam Tauhid adalah yang pertama dan yang paling utama Nih. baik berikutnya Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai' Katakan kemarilah atlu aku bacakan ma harrama rabbukum 'alaykum apa yang diharamkan rob kalian atas kalian Saya ulangi apa yang diharamkan oleh rob kalian, atas kalian. Bagi kalian Allah Janganlah kalian Menyekutukannya dengan sesuatu Apapun Al-ayat Matanya disebutkan begitu Ayat-ayat Baca beberapa Ayat berikutnya Baca beberapa ayat berikut Baca beberapa beberapa Ayat tersebut Yaitu maksudnya surat al-an'am Ayat 151, 152, 153 Kalau Antum dapatkan nah Kalau Antum baca 3 ayat ini Maka Antum akan dapatkan insyaallah 10 10 wasiat Maka dikatakan oleh ulama Ayatul wasaya al asroh Ayat ini disebut sebagai Ayat wasiat yang jumlahnya 10 Wasiat pertama kali yang disebutkan adalah allatu syriku bihi syai'a. Ah. Janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yaitu jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. <tuh> <tuh> <tuh> Ini kan terke... ini kan tentang syirik Ustaz, enggak boleh syirik. Padahal kesimpulan hu... kesimpulan uh... penulis apa di dalam judul bab yaitu bab tentang kedudukan tauhid. Bab tentang hukum tauhid dan kedudukannya. Bagaimana alasan pendalilannya mudah sekali alhamdulillah. Yaitu di sini disebutkan mm Beberapa perkara yang haram Di dalam tiga ayat tersebut Dan keharoman yang pertama kali dilarang adalah Keharoman syirik Dalam tiga ayat ini Padahal disebutkan larangan terhadap beberapa keharoman yang lain Tetapi pertama kali disebutkan Larangan dari melakukan kesyirikan Ini menunjukkan bahwa kesyirikan adalah Keharoman yang terbesar Kan belum sampai Ustaz. Pada kesimpulan judul bab Hukum Tauhid dan Kedudukannya. Sebentar, satu langkah lagi, alasan mendalilannya. Kalau syirik adalah keharaman yang terbesar, maka kebalikannya yaitu tauhid adalah kewajiban yang terbesar. Nah, itulah kedudukan tauhid dan hukumnya bahwasanya tauhid itu wajib karena lawan dari syirik yang yang diharamkan tadi. Dan bukan hanya wajib saja Kewajiban yang terbesar Karena syirik adalah keharaman yang terbesar Berdasarkan ayat ini Begitu cara mengambil dalilnya Masyaallah, kewajiban terbesar Kewajiban itu banyak Ada kewajiban sholat lima waktu Ada kewajiban berbakti kepada kedua orang tua Ada kewajiban haji bagi yang mampu Ada kewajiban zakat mahal Bagi yang terpenuhi syarat banyak kewajiban tapi yang terbesar tauhid kewajiban terbesar tauhid anda belajar fikih hudud wajib biar sah hududnya itu wajib belajar sekadar ukuran biar sah hudud anda wajib tetapi ingat kalau hudud anda sudah sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang lebih penting dari itu anda berpenampilan sesuai dengan sunnah tidak melakukan pemakaian pakaian yang diharamkan dipakai itu memang wajib. Tetapi ada yang lebih wajib dari itu. Mengapa anda begitu kenal fikih tentang jual beli, fikih tentang ini, fikih tentang itu, sedangkan suatu kewajiban yang terbesar banyak tidak diketahui oleh banyak orang. Tempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, yang terbesar terbesar, yang dibawahnya dibawahnya, yang dibawah ini dan seterusnya. Ini tips agar kita akhir hayat bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika kita memberi perhatian yang selayaknya kepada perintah Allah yang terbesar, hak Allah yang terbesar, ke kewajiban Allah, kewajiban uh, hamba yang terbesar. Kemudian, Qalib bin Mas'aud radhiyallahu anhu man aradahu man arada an yandurah ila wasiyat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alati alaiha khatimuh bisa khatimuh bisa khatimuh sama dua cara baca. Fal maka bacalah Qaulahu Taala. قل تعالوا أتر ما حرم ربكم عليكم إلى قولي تعالى وأن هذا سراطي مستقيما فاتبعوه Ini dari sini dapat kita simpulkan perkataan ini maksud saya terjemahkan dulu man aroda barang siapa yang menginginkan anyanduro melihat ilawasiyatimahammadinshallallahualaihiwasallam kepada wasiyat Nabi Muhammad shallallahualaihiwasallam allati alayhi khatmu yang terdapat stempel beliau padanya fa liqra taala maka hendaknya baca firman Allah taala surah al-an'am 151 sampai 153 intinya begitu ini menunjukkan bahwa ayat yang dimaksud ayat tiga ayat yang dimaksud tersebut sebagaimana saya katakan tadi ini adalah ayat wasiat yang jumlahnya 10 kok yang pertama kali disebutkan wasiat tentang jangan melakukan kesyirikan ini dapat disimpulkan bahwa tauhid adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbesar. Kita baru dikatakan ini wasiat orang tua saya ini. Tanah saya ini apa rumah beliau setelah meninggal beliau berwasiat untuk diwakafkan. Uhh sangat memuliakan wasiat orang tua. Ini bukan orang tua kita yang berwasiat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan wasiat Rasulullah Sallam dalam tiga ayat ini banyak. Ada sepuluh. Yang pertama kali disebutkan dan itu menunjukkan yang terbesar wasiat tentang bertawhid jangan melakukan kesyirikan. Wasiat terbesar. Uhh kita lebih memuliakan lagi lebih mengagungkan. Telah hadir hadis wa an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala qultu radifannabi aku radifan kuntu radifannabi kuntu radifannabi sallallahu alaihi wasallam ala himar Dari Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu berkata dahulu saya pernah membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar di atas keledai uh, faqala li kemudian beliau Bertanya kepadaku, ya Muat, wahai Muat, Ata' deri mahakul ibad apakah kamu mengetahui hak Allah atas hamba-nya? Wahai mahakul ibadat Allah dan apa hak hamba atas Allah? Kul saya mengatakan, Allahu wa rasuluhu alam. Saya dan rasulnya, eh, Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Kal beliau menjawab hakullah 'alal ibad hak Allah tasbamanya ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'an mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun waqul ibad Allah dan hak hamba atas Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an dia tidak mengadzab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun qultu saya bertanya ya rasulullah wahai utusan Allah afala ubasyirun nas Tidakkah boleh saya mengkabarkan berita gembira ini kepada manusia? Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La tubasysyirhum fayattakilu." Jangan engkau beri kabar gembira, mereka khawatir mereka akan bersandar <tuh> yaitu bersandar pada janji gembira, janji tersebut yaitu kabar gembira tersebut sehingga meninggalkan berlomba-lomba dari hmm, dalam beramal saleh. Bermalas-malasan sehingga jadi bermalas-malasan beramal saleh. Tentu maksudnya larangan di sini sementara dan harus disampaikan syariat itu. Baik. Di sini menunjukkan korelasi dengan judul adalah bahwasannya hukum tauhid itu wajib. Jadi ia menunjukkan hukum tauhid wajib itu dalil yang terakhir ini dengan dalil Al-An'am 151 Allah tosyriku bihi syai'atali. Ya. At-ruma haram Rabbukum alaikum allatisyriku bihi syai'ah. Oh, syirik itu haram berarti kebalikannya tauhid itu wajib itu dua dalil yang menunjukkan kesimpulan hukum hukum tauhid itu wajib. Syahidnya ada pada at-ruma harram rabbukum alaa ala tukshirku bihi syai'ah. Kalau di sini yang dalil yang terakhir ini syahidnya pada pada apa? syahid petikan dalil yang menunjukkan kesimpulan hukum langsung menunjukkan kesimpulan hukum. Mana eee, petikan dalilnya hakullah alal al ibad Ibadah-dulu wala tusyriku bihi syai'an ah. karena kalau dikatakan hak Allah atas hamba-Nya berarti ditinjau dari sisi hamba itu kewajiban hamba memenuhi hak Allah. Jadi ini hak orang tua atas anak, maksudnya kewajiban anak kepada orang tua. Itu petikannya di situ. Adapun hak hamba atas Allah yaitu Allah tidak mengadab orang yang tidak menyekutukannya itu Allah sendiri yang mewajibkan pada diri sendiri untuk tidak mengadab orang yang menyekutukan Allah bukan hamba yang mewajibkan kepada Allah bukan <tuh> ya. Yeah. Terakhir, sebelum beralih pada bab yang kedua adalah perhatikan dan jari beberapa petikan dalil yang kalimatnya seperti ini atau yang mirip seperti ini. Kalau ada yang seperti ini, kalau enggak yang mirip seperti ini. Dalam dalil bab kesatu ini, yaitu La yushriku bihi syai'ah Pada dalil yang terakhir kan ada Wala yushriku bihi syai'ah Ya kan? Pada dalil yang terakhir tadi Ada wala yushriku bihi syai'ah Nah dalam beberapa dalil sebelumnya Di antara beberapa dalil sebelumnya Terdapat yang mirip seperti ini Coba Antum Temukan coba Nanti terus saya uh, Sampaikan faidah yang menarik InsyaAllah ketemu pada dalil nomor berapa lagi ada yang mirip seperti itu dalil nomor empat terus dalil nomor berapa lagi lima terus dalil nomor berapa lagi dalil nomor empat lima terus dari nomor sudah perhatikan kita fokus satu dalil aja yang lainnya sama ikatnya penjelasannya dalil nomor empat silakan dibuka wa'budullah wa la tushriku bihi syai'ah Wala tushriku bihi syaiyat Mengandung dua keumuman Dua makna umum Syahidnya untuk keumuman yang pertama ada pada Wala tushriku bihi Sementara syahidnya Untuk mana umum yang kedua Ada pada Walatu syriku bihi syai'ah Yaitu fokusnya pada syai'ah Tapi lengkapnya Syahidnya digabungkan Dengan walatu syriku bihi Sehingga Walau lengkapnya adalah Walatu syriku bihi syai'ah Cuman fokusnya pada syai'ah Kalau yang tadi fokusnya pada Tushriku Kekuuman pertama atau mana umum yang pertama yang terkandung dalam wala itu syiriku bi syi'ah fokusnya pada itu syiriku, bahawa dalam Kaidah ilmiah disebutkan kalau ada nakirah tidak beraliflam isim yang tidak beraliflam dalam konteks kalimat di sini larangan. Atau peniadaan sama saja Maka menunjukkan faidah umum. Di sini nakirohnya apa? Bukan kata syirik itu fiil, iya tetapi bisa ditakwil dengan masdar muawal ishrokan. Saya enggak menjelaskan karena asumsinya masuk maat ilmi sudah selesai maat umar berkhotbah untuk minimalnya mukhtarat Sehingga silakan dicari sendiri bagi yang belum faham tanya ke temannya. So syiriku bisa dirubah menjadi masdar mu awal menjadi isyrokan Berarti kan nakhiroh tanpa alif lam. Konteks konteksnya kalimatnya apa larangan lah adalah larangan. Berarti menunjukkan keumuman syirik yang dilarang dalam ayat ini. Syirik apapun terlarang. Syirik besar kecil samar jelas syirik dalam ar. Uh, sirik, uh, dalam ucapan Perbuatan, keyakinan Terlarang semua Karena adanya nakirah dalam konteks kalimat larangan Jadi keumuman pertama adalah Keumuman tentang perbuatan yang terlarang Dalam ayat ini Ini penting ini Agar ketika kita mengingatkan Para penyembah kuburan bisa dengan ayat ini wala tusyriku bihi syai'ah. Kita ingatkan orang yang bersumpah menyebut nama selain Allah, kita bisa ingatkan dengan wala tusyriku bihi syai'ah. Kita ada orang yang takut malam hari uh, supir bis lewat jurang tertentu harus nyalakan lampu dim. Karena kalau enggak akan kecelakaan masuk jurang atau akan kecelakaan mati dan testimoni kata katanya testimoni saksi banyak buktinya yang seperti itu dia takut kepada penjaga lembah itu atau jurang itu seperti takutnya kepada Allah tiba-tiba menimpakan ini tanpa sebab menimpakan musibah itu tanpa sebab ini syirik syirik kita bisa larang dengan ayat ini wala tusyriku bihi syai'a karena ini mencakup larangan terhadap seluruh macam kesyirikan. Syirik dalam masalah takut syirik dalam masalah cinta, syirik dalam masalah yaitu memakai jimat yang kategori syirik, syirik dalam masalah apapun. Syai'ah yang kedua, keumuman yang kedua, syai'ah itu juga nakiroh enggak ada alif lam Pada konteks kalimat larangan Maka ini menunjukkan umum juga Tapi umumnya beda dengan yang pertama Umumnya apa? Umumnya adalah objek sesembahan Dan janganlah Kalian menyekutukannya dengan syai'ah Sesuatu apapun Maka cara menerjemahkannya begitu Karena umum Apapun juga selain Allah Tidak boleh dijadikan sekutunya Allah di dalam peribadatan. Pohonkah, pohonlah, batu, apohonkah atau batukah atau manusiakah atau malaikatkah atau nabi kah? Enggak boleh, semuanya masuk dalam syai'ah yang terlarang Allah dipersekutukan dengan itu. Berarti kalau ayat ini mau diterjemahkan panjang, walatu shirku bi syaa dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan bentuk kesyirikan apapun dengan sesuatu apapun juga. Bab fadlul Tawhid, wa ma yukfiru min Ya kalau ciri daurah yang mukasafah atau dalam bahasa kita intensif, ya seperti ini. Mas remaja mungkin enggak sempat karena ketinggalan nanti apa catatannya. Jadi konsentrasi bukan yang hmm, pengajian yang banyak gergernya. Nah, ini pengajian konsentrasi karena intensif selesaikan 23 bab dalam enam hari dalam enam hari padahal yang pelajarannya yang perlu dijelaskan banyak dalilnya juga banyak. Ini pun kita hanya konsentrasi kepada definisi pembagian hukum, kemudian apa, kaidah, kemudian yang taksiri yang yang mendasar sekali, kemudian <tuh> nah, apa namanya e, wajudalala, konsentrasinya pada itu. Masih banyak sisi-sisi lain yang belum kita pelajari dari kita putawhid ini. E, itu aja, konsentrasi penuh. Ditinggal ngelamun sedikit sudah tadi bilang apa Ustaz? sudah lewat. Nah ini ini uh, memang demikianlah tuntutan kalau intensif. Baik Bab Fadlil Taohid Umar Yuka Firu minat Bab keutamaan Tauhid dan peleburannya terhadap dosa. Perbedaan bab ini dan bab sebelumnya Kalau bab sebelumnya tentang hukum dan kedudukan tauhid dalam Islam Kalau bab ini balasan bagi pelakunya di dunia dan akhirat Jadi menarik sekali penulis membawakan alur cara berpikir pembaca dipancing pembaca dengan difamkan pada bab pertama oh kedudukan tinggi itu tauhid itu wajib dan kedudukannya tinggi sekali dalam Islam tertinggi perintah terbesar hak terbesar Allah terbesar kewajiban hamba terbesar dan seterusnya tentulah pembaca bukan hal yang aneh kalau punya pikiran tentulah kalau pembaca punya pikiran uh, apa punya pikiran kalau begitu pahalanya besar dong bagi pelakunya. Tentulah kalau pembaca punya pikiran seperti itu bukan hal yang aneh. Maka dalam rangka untuk memenuhi rasa ingin tahu pembaca, pahalanya apa ya bagi pelakunya? Penulis sebutkan. Bab yang kedua. Fadlut tawahid. keutamaan tawahid. Pahala bagi pelakunya. Itu maksudnya. Wa ma yukafiru. Wa ma yukafiru min dunub dan faedah tauhid Yang melebur dosa Faedah tauhid berupa Melebur dosa Karena Kata Wama yukafiru minat Kata min itu Jangan difahami Taba'i yudhiyah Min yang jenisnya Menunjukkan makna sebagian Karena min itu artinya enggak hanya satu Maknanya enggak hanya satu Ada min yang menunjukkan makna sebagian Yang dinamakan Taba'idiyah -e Maka ini jangan diartikan min Taba'idiyah -e Min di sini adalah min bayaniyah Yang menunjukkan penjelasan Apa ciri khasnya ini dalam pelajaran Nahu Intinya min bayaniyah itu Menjelaskan sesuatu yang mubahmah yang enggak jelas sebelumnya. Kan ma enggak jelas. Wama dan sesuatu yukafiru minat yang dilebur dari dosa. Sesuatu itu apa? Ah itu. Sesuatu ternyata sudah dijelaskan setelah kata dari atau kata min yaitu dosa. Berarti kalau diterjemahkan dengan enak, fadl tauhid, keutamaan tauhid, wama yukafiru minat dunug yaitu wa tagfiruhu lidzunub. Wa ma Minat minadzunub itu bisa ditakwil dengan masdar wa tagfiruhu lidzunub. Ya itu maksudnya dan faedahnya berupa melebur dosa. Menghapus dosa. Coba bayangkan setelah pem, pem Pembaca dibawa oleh penulis untuk memahami betapa Tauhid itu kedudukannya tertinggi dalam ajaran agama Islam Kemudian sekarang diberitahu Sebuah keutamaan dan pahala bagi pelaku Tauhid Yaitu pahala yang dicari-cari keutamaan yang dicari-cari oleh setiap muslim dan muslimah Yang mukallaf-mukallafa Coba siapa yang enggak punya dosa di antara kita Setiap kita yang balik pasti mestilah ada dosa sebagaimana dalam hadis sahih kullu bani adam khata'un setiap bani adam itu khata'un intinya pasti kita ada kesalahan nah kalau kesalahan kan butuh pelebur cerdiknya penulis ini mencari keutamaan atau menyebutkan keutamaan tauhid yang setiap orang butuh Siapa yang kita yang tidak butuh dilebur dosanya, dihapus dosanya, dan amalan yang sangat besar, amalan yang kita kerjakan yang sangat besar untuk bisa melebur dosa, menghapus dosa, kita adalah tauhid. Jadi mint di sini bukan minta peyidyah, akar kita tidak punya pemahaman, oh ada sebagian dosa yang tidak bisa dilebur dengan tauhid. Karena tauhid itu kalau sempurna semua terlebur. Nanti insya Allah kan bertahap kita fahami tauhid dengan baik. Ayat yang pertama: Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan ketakiman. Merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang beriman. Iman itu dasarnya adalah tauhid Dasarnya adalah tauhid. Pokok keimanan adalah tauhid. Maka pastilah ketika disebutkan alladzina amanu dalam ayat ini Pastilah yang pertama kali masuk adalah Allah di nawahdu, Yaitu orang-orang yang mentaikkan Allah karena tauhid adalah dasar dari keimanan. Rasul iman itu tauhid, pokok keimanan itu tauhid. Karena iman definisi dari alusunan jamaah. Adalah kaulun wa amalun sebagaimana revisi Imam Bukhari, Yazid wa yang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan dasarnya semua itu adalah apa? Tawhid. Maka <coughs> pantas ayat ini dibawakan pada judul debab keutamaan tawhid. <coughs> Karena yang terkandung dalam amanu juga orang-orang yang menuntutkan. Yang terkandung dalam Ammanu yang pertama kali adalah orang-orang yang menuntutkan Allah. Wallam yalbisu iman awbi zulm. Pantas kalau ulama menafsirkan dan tidak mencampuri tauhid mereka. Iman mereka di sini ditafsirkan tauhid mereka. Jadi dalam disiplin ilmu usul tafsir. Menafsirkan sesuatu itu bermacam-macam. Bisa lafadznya ditafsirkan, bisa kebalikan dari lafadz itu ditafsirkan. Bisa makna lafadz itu langsung yang ditafsirkan, bisa kebalikan dari makna lafadz tadi dijelaskan agar tahu lawannya tadi. Lawannya, uh, itu maksudnya ada juga menafsirkan itu menyebutkan bil mithal contohnya ada juga menafsirkan itu dengan selain itu kalau kita pahami ini maka kita buka buku-buku tafsir kitab-kitab tafsir kita enggak bingung insyaallah oh fulan apa Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan tafsiran A lah, kok Al Bagawi menafsirkan ayat ini dengan tafsiran B Kaidahnya, hmm, kaidah belajar tak silil seperti yang saya sampaikan tadi. Belajar kaidah dianda-ajar dikas. Kaidah itu ibarat rumus Satu kali belajar dipakai untuk semua masalah yang sama, permasalahan ilmiah yang sama. Kaidahnya Kalau se Kaidahnya dalam usul tafsir Bahwa kalau Satu kata dalam Sebuah ayat itu Mencakup makna yang banyak Dan makna tersebut satu sama lain Tidak saling bertentangan Maka sah-sah saja Ahlu tafsir yang ini menafsirkan Pakai sebagian makna itu Yang ini menafsirkan pakai sebagian makna yang lain Karena memang lafat Mencakup semuanya dan tidak saling bertentangan Anda disuruh menafsirkan Mimbar ini Dua orang maju Menafsirkan yang satu mengatakan Mimbar ini tingginya 70 cm Misalnya Lebarnya 30, 50 cm misalnya. Sudah selesai Yang satu Menafsirkan mimbar ini warnanya Coklat Mimbar ini ada tempat duduknya, satu. Sudah selesai. Yang lain menafsirkan, lain lagi. Apakah kita katakan tafsiran pertama salah, yang benar tafsiran kedua? Tidak, kita katakan saling melengkapi, tidak saling bertentangan, dan semua tercakup dalam makna mimbar di sini. Karena masing-masing melihat dari sudutnya masing-masing atau memberi contoh memberi contoh ketika seorang menafsirkan hewan Apakah hewan itu kuda loh itu hewan yang satu menafsirkan harimau itu hewan sasa saja enggak saling bertentangan karena dia tafsir bil-nithal tafsir dengan menyebutkan contoh agar orang faham hewan itu begitu dan ini banyak didapatkan dalam kitab-kitab tafsir sehingga kita enggak kebingungan nantinya maka ketika di sini disebutkan walam yalbisuu imananhum bizulm dan tidak mencampuri tauhid mereka padahal keimanan mereka di sini imanahum tapi ditafsirkan tauhid mereka bizulm bizulm dengan kesyirikan karena zalim dalam ayat yang lain di antara bentuk zalim disebutkan apa syirik innasyirka la dhulmun azim Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang terbesar. Maka sasa saja. Karena konteksnya sedang apa? Kesimpulan fadl <tuh> tauhid <-tuh> wa may yakfiru minad dunu, keutamaan tauhid dan faedahnya berupa melebur, menghapus dosa. Melebur atau menghapus dosa. Sehingga kita bawakan tafsir yang relevan asal memang lafadnya mencakup dan tidak saling berhentangan dengan tafsiran yang lain yang memang menjadi tafsiran itu kalau kita menilai beberapa tafsiran atau maksudnya lebih dari satu tafsiran untuk ayat ini, kalau memang kita mendapatkan itu tidak hanya satu tafsiran saja Maka orang yang bertauhid dan tidak mencampuri tauhid mereka dengan syirik apa balasannya Perhatikan muhtadun. Satu mendapatkan keamanan Dua mendapatkan petunjuk Keamanan di sini maksudnya aman di dunia dan di akhirat Petunjuk di sini maksudnya petunjuk di dunia dan hidayah di dunia dan di akhirat Apa maksudnya aman di dunia Tentram hatinya dari rasa takut dan dari rasa sedih Aman di akhirat apa maksudnya? Selamat dari siksa sejak di alam kubur sampai masuk surga, selamat dari siksa, enggak pernah mencicipi siksa sedikit pun. Itu balasan bagi orang tauhid itu. Sehingga ketika seseorang di keluarganya, di masyarakatnya, di negaranya, di bangsanya, di masyarakatnya merasakan ketidakamanan. Krisis teror krisis berupa teror krisis mental moral akhlaknya pempara pemudanya rusak sehingga banyak pencurian dengan kekerasan banyak perampokan dengan kekerasan dan seterusnya ketika sebuah bangsa mengalami krisis demi krisis yang menodai keamanan bangsa tersebut ketika sebuah keluarga anaknya enggak aman hidup di tengah keluarganya, keluarga orang tuanya enggak aman terhadap kelakuan anaknya. Atau sebuah seorang tetas seseorang enggak aman terhadap tetangganya. Maka kembalikan solusi yang paling mendasar Al-Ladin amanu, walam yalbisu imanahum bithul min ulaiqalahum alamn, wahum muhtadun. Berbaikilah uhihnya. Jaminan dari Allah aman di dunia dan di akhirat. Maka krisis, maka revolusi apa istilahnya? Revolusi moral atau revolusi mental yang digaung-gaungkan oleh para politikus sebetulnya dasarnya adalah tumpas itu kesyirikan itu yang mendasar, reservi moral yang mendasar. Jangan dibiarkan kesyirikan. Fahamkan tauhid di masyarakat. Kalau perlu enggak bisa apa namanya? Misalkan eh, di sebuah universitas enggak bisa lulus kecuali harus ikut daurah tauhid dulu. Baru lulus universitas yang ternama itu. nggak bisa ngambil jurusan yang ternama kecuali ada sertifikasi mahat ilmi lulus salah satu lulusan kasus syubhat nggak bisa ngambil apa namanya doktoral kecuali ada sertifikat And, ah, itu perombakan besar perombakan moral besar di situ Ikhwan Insya Allah Taala nah, seperti ini ini dalilnya. Adapun petunjuk atau hidayah yang menjadi yang yang dijamin oleh Allah untuk pelaku tauhid adalah apa? Hidayah di dunia dan di akhirat. Hidayah di dunia dan di akhirat. Hidayah di dunia itu apa? Dia ada dua Hidayah itu ilrshad dan hidayah itu taufik. Irsyad itu apa? Yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu syari, ilmu tentang agama Islam. Orang kalau mengisahkan Allah dimudahkan oleh Allah masyarakatnya di situ. Kalau masyarakat mengisahkan Allah Taala dimudahkan oleh Allah untuk faham agama Islam. Itulah makna hidayah di dunia dan dimudahkan oleh Allah untuk mereka mengamalkan ajaran agama Islam. Hidayah itu taufik, hidayah yang macam yang kedua yaitu amal soleh. Itu di dunia, di akhirat bagaimana? Dapat hidayah juga Yaitu Kemudahan jalan menuju surga Termasuk ketika meniti Jembatan asirat as di atas jahanam, Diberi hidayah oleh Allah Al-Tawheed nantinya Kenapa Al-Jaza menjinsil amal Balasan sejenis dengan amalan Sewaktu di dunia Suka meniti asirat as Al-Mustaqim Dengan bertawheed dan mengamalkan, mengamalkan tuntutannya di akhirat meniti jembatan as sirat di atas jahat dimudahkan oleh Allah. Semoga kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala mendapatkan keamanan dan hidayah Allahumma. Amin. Ya. Berarti itulah keutamaan Tauhid. Fatrul Tauhid. Fatru <tuh> Nanti keutamaan-keutamaan berikutnya kita pelajari pada sesi-sesi yang berikutnya insyaallah wa taala wasallallahu warahmatullahi wabarakatuh